Bapak Andi, selamat siang Ya. k o m e n t a r Anda b a Pak? Komentarnya gampang aja Itu pemerintah itu gak ada、uh, Gak ada planning sama sekali ya Kayaknya rakyat kita ini di, kayak, kayak anak itik ya Dibiarin aja gak ada sama sekali p e r e n c a n a a n Kalau enggak kita bikin federal aja lah tiap provinsi、hmm. Biar ke, itu rakyatnya、uh, lebih makmur Uhum. Terima kasih ya. Baik, terima kasih b a n d i Bapak Reno. Selamat siang. Selamat siang, siang. Ya, komentar Anda. Prinsipnya saya setuju ya dengan begitu. Karena pemerintah ini kan tidak tidak mensupport kepada para pengusaha lokal. Listrik setiap tahun naik bahkan sampai dua kali. Nah itu kan memberatkan bagi kita yang ngasih ya, b i s i n i ya. Sebenarnya kami mau membantu juga karena kalau kami invest di tempat d a e r a artinya kami juga membantu untuk. Tenaga lokal kita bisa mengkaryakan gitu ya Tapi kalau pemerintahnya juga tidak support kita ya Kita lebih baik、uh, import ya sebagai trading Artinya apa? Kita tidak perlu bayar listrik Seperti yang diutarakan saat p e t a n Kita hanya cuma n、uh, ambil dari kiri keluar kantong kanan kan gitu Jadi lebih simple Ya risikonya kita s u d a k bisa absorb tenaga kerja yang maksimal、hmm. gitu Nah itu supaya dampaknya diketahui lah sama pemerintah Sebenarnya di kita itu listrik harusnya murah. Saya tidak n g e r t i bisa mahalnya, minta ampun.、Uh -huh. Itu kan di kita ini banyak batubara ada. Dari tenaga apa, panas bumi juga ada. Kenapa itu semuanya? Dari maksimalkan. Setiap penggantian Direktur PLN, ke ujung-ujungnya,、uh, listrik tidak sejarah. Tanya yang Direktur yang baru tidak ada, setiap di Indonesia, pandara m a、uh、s -huh. i ya kan?、Right、Semua kita di、yeah. maju. Bapak Reno, terima kasih. Bapak Leo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. s i l a k a n k e a n d a Itu artinya, itu hari ini kita boleh ambil aksi untung gitu, jual. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Leo. Nah, halo, Pak Rudi. Iya. Iya, k o m e n t a r n y a Pak. Iya, kalau pabrik-pabrik pada tutup, penganggupannya makin bertambah. Tanggung jawab, Presiden. Haha、uh -huh. Itu saja, baik. Terima kasih, Pak Rudi. Bapak Yanto, selamat siang. Selamat siang Bu, kalau menurut saya p e n g l i m a tetap ada, buktinya semuanya pejabatnya banyak yang kaya-kaya Bu, terima kasih Oke,、okay. Pak Hanif selamat siang Pak Hanif, Ya. komentarnya Pak <tuh> Kalau saya ya komentarnya itu kalau sampai terjadi deindustrialisasi itu banyak sekali itu pengangguran, itu t a m b a h k a c a u n k a r a ini キタプルバシテンヤンスポティヤマークサポティパートドゥルヤ。セキット パラミ、パはミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パのミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラ e パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、パラミ、i s パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、n ラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、パラ、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 バカン、アメリカ、マンダー、マンダー、ミキダーとはスカライン、ユーラカナイン、ディーラ、ディーラ、ユニアン、ディハーレン、ハロシア、ポカン、パーセフォン、パーセフォン、パーセフォン、パーセフォン、パンバイン、インタプレスディテン、コメント、マンダイン。バカジュー、パーセフン。ラマサレバレオラマサレブ。シーランバレ パハリ Sorry? egois dan kelompok jadi yang ditikirkan diri sendiri dan kelompoknya ke rakyat mana ada yang mikirin sekarang nah, peraturan tenaga kerja juga, gak ada yang takuti, semua pada takut kali ya, takut n gak populer padahal kalau l i h a t yang lebih besar kan kita melihat f i t u r yang lebih besar, kenapa harus takut kalau kalau memang untuk tujuan yang lebih besar jadi ya sekarang ini adalah erosi nasionalisme, terima kasih Oke,、okay, Pak Sofian. Halo, silahkan m b a k selamat uh, sore. Uh, memang uh, negara kita ini a g a k aneh gitu ya. Jadi、uh, ya b a r a impor banyak. Contoh aja ya,、uh, minyak juga semakin lama semakin banyak impor impor, terus a m p a i habis t e i p t a Padahal kalau mau bangun reaktor nuklir itu yang listrik murah untuk kepentingan rakyat banyak dan、uh, g r e e n e c o n o m y juga. アメリカミナイアディーユータケノバケレキャムラウンドウィナーラジャパネテ Halo, selamat sore, Bu. Ya,、silakan. selamat s a g i kami, ya, Bu, ya, pemerintah itu n gak g bisa -men mengurangi risiko yang terjadi karena kita buka pabrik, gitu. Jadi, karena risiko demo, pabriknya dibakar, harga listrik yang mahal, jalan yang mat, dan sebagainya. Maka, mereka daripada buka pabrik, mendingan jual barang jadi aja lebih enak, gitu. Jadi, n gak banyak menemukan.